Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kalau ini saya akan membahas tentang Islam Ramah dan Islam Marah jadi dalam Islam sekarang ini ada dua Islam yang berkembang di Indonesia satu Islam yang marah, ramah kedua Islam yang marah-marah nah, padahal kalau kita lihat dari contoh Rasul bahwa innamabulistu liutami'ma kalimatillah sesungguhnya Allah memutus Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak yang utama adalah akhlak dan akhlak lebih kepada rasa dan akhlak lebih pada hati nurani jadi akhlak itu lebih dari hati nurani dan rasa di mana hati nurani dan rasa tidak terlalu banyak menggunakan akal kiranya. Nah, sedangkan akhlak yang kedua yaitu Islam yang marah-marah lebih dominan dengan akal pikiran sehingga ada orang beda sedikit pemikirannya dengan dia marah-marah ada orang yang berbeda sedikit pemarah dengan dia ribut kakek terus susah ngapain Islam marah-marah Islam harus ramah-ramah bahkan ada kata-kata nusyir -kata yang eh, dari bukan Sampai diteruskan kepada uh, selanjutnya sampai oleh Rumi dikutip Dalam kutipan-kutipan ceramah-ceramah ini ada satu kutipan yang menarik Bahwa perkataan yang lembut Itu akan melembutkan hati Meskipun hati seorang itu sangat keras Seperti kerasnya batu bahkan lebih kerasnya batu Akan lembut Usman yang lembut sangat keras Karena dengan kata-kata rasul yang lembut, dia menjadi lembut. hatinya. walaupun rasanya keras. Tapi kata-kata yang keras mengebrok meja, mau marah, marah marah Orang yang tadinya lembut sekalipun, itu akan menjadi keras. Padahal sesungguhnya, hati ini melebihi lembutnya kapas sekalipun, bahkan melebihi lembutnya sutra sekalipun, itu akan menjadi keras. Kalau kata kata kita keras. Beda. Jadi Islam yang dengan kata-kata lembut, halus, itu akan membuatkan hati-hati yang keras. Tapi Islam yang marah-marah, marah-marah, mengeblok meja, ngamuk-ngamuk, itu biasanya akan yang membuat orang yang tadinya lembut sekalipun akan menjadi keras kepala, menjadi keras hatinya. Walaupun hatinya itu sebetulnya lebih lembut dari sutra, lebih lembut dari benar-benar warah -benar. Lebih lembut dari maunya sekalipun, tapi akan menjadi keras karena kata-katanya keras dan marah. Kenapa ini yang pertama selalu bersyukur? Indonesia ini sih ini karena maju. TNI itu maju, Tapi yang satu lagi malah tidak percaya bahwa Indonesia ini hebat-hebat, bahwa Indonesia itu maju, tidak bersyukur, kurang bersyukur. Dia selalu menganggap ini telah dicuri. Indonesia terlalu dicuri, tidak diambil semua kekayaannya dari luar Ini kembali lagi ke dirinya Orang yang suka marah-marah seperti itu Biasanya karena jiwanya sedang tertidur Atau malah mungkin mati jiwanya Sehingga banyak pencuri, ya kemarahan, emosi Itu masuk ke dalam dirinya dan mencuri Sehingga dia melihat, oh Indonesia ini banyak dicuri nih Indonesia itu telah dirampok keluar, dibawa bawah hartanya keluar ya, Karena dirinya telah dicuri Karena jiwanya penghuni rumahnya telah hancur dan rumahnya, draga telah dikuasai oleh pencuri, telah dipu di sehingga kerjanya marah, sehingga kerjanya ngamuk panas. Contohnya kalau begini, saya seorang yang Islam dan tadi sebelumnya saya sebutkan Islam itu harusnya berserah diri kepada Allah. Tapi Orang yang berserah diri selalu tersenyum, tidak pernah merasa seperti lautan yang luas dan dalam, sejuk. Namun ketika melihat orang Islam lain yang merokok, uh, nikmat kan merokok? Hmm. Tiba-tiba muncul statement, muncul. Wah, orang itu Arab. Lah iya. Tolak haram, menurut kamu kan haram, maknanya, karena haram, makanya saya bakar. Haram, saya bakarin dinaik aja, maknanya saya enggak sayang sama rokok, saya bakarin satu persatu sampai habis, karena kan haram menurut kamu. Jadi ketika Islam marah-marah yang kedua ini, Islamnya marah-marah, ya Islam yang ramah-ramah, jadi batasnya ramah, sampai ketemu mereka nak kamu merokokmu, lu. Ya iyalah, orang pemuluh, tidak takut mati kan, ya enggak lah, tidak takut mati, kan saya bawa korek. Berhasilnya, Pak saya bawa korek, bawa panggungan yang belum korek, ya, kalau mati kan tinggal dinyalain lagi. Jadi, untuk menghadapi yang Islam yang marah-marah ini, maka cukuplah dengan keramahan, kan dengan keramahan lama-lama mereka malah sendiri makanya saya bilang, walaupun dulu saya prokog-prokog tapi ketika saya membaca tentang kebahayaan yang maka saya akhirnya berjanji untuk berhenti membaca karena ngeri pak. terus saya baca, cek wuhh, rokok begini begitu padahal yang menuntuhkan hidup, yang menuntuhkan mati dan hidupnya kita kan awo yang menuntuhkan nyawa kan awo bukan rokok Biar pun orang merokok ya kalau misalnya mempernyataannya itu di mana? sampai tua dia masih hidup, Ya nggak masalah. Rokok itu bukan masalah yang paling berbahaya itu orang lebih banyak teracuni oleh pikirannya daripada teracuni asap. Kenapa saya bilang begitu cerita ada nenek-nenek di Cina usianya udah 102 tahun, nenek-nenek masih aja merokok udah tua, ya sambil dinikmatin ditanya tuh sama Siapa? Sama wartawan. tua. Nek, usia berapa? Udah 102 tahun. Enggak pernah sakit, Nek? Ah, iya, pernah sih, namanya juga manusia kan ada sakitnya juga. Terus pernah berobat ke dokter? Pernah. Dan ada empat dokter yang menyarankan untuk berhenti merokok. Lalu sekarang gimana dokternya? Dokternya sekarang sudah meninggal. Nah, ini ini tetap masih hidup. Artinya bukan rokok yang menentukan hidup. Tapi keimanan kita kepada Allah nah, jadi belajarlah menjadi Islam yang ramah, jangan Islam yang marah marah Terima kasih semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh